Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita masih membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-102. Pembahasan tentang ilmu sihir. Allah Taala berfirman Wattaba'u mata tulusyayatin ala mulki Sulaiman. Manusia atau orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wama gafaru sulaimanu, walakin nasyayati na gafaru. Nabi Sulaiman tidak pernah kufur. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur. Yu'allimunan nasa sihrat. Setan-setan itulah yang mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi babilaha harut wa marut. Dan mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia yaitu malaikat Harut dan Marut. Setelah kita sebutkan bahwa Nabi Sulaiman mendapatkan kekuatan yang Allah berikan kepadanya itu murni mu'jizat dari Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin, bisa berbicara dengan bahasa binatang. Demikian juga memiliki kerajaan yang sangat besar. Itu semuanya karena pemberian dari Allah Ta'ala, bukan ilmu sihir. Dan Nabi Sulaiman sudah berdoa kepada Allah Ta'ala dan dikabulkan doanya sehingga tidak ada seorang raja yang bisa menguasai kerajaan seperti Nabi Sulaiman menguasai setelah beliau. <tuh> Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi hablimulkan layam bagi li'ahadin min ba'di Wai Tuhanku, karuniakan kepada saya kekuasaan ...yang tidak engkau berikan kepada selain saya. Setelahku. Akhirnya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menundukkan jin... ...yang bisa berbicara dengan bahasa binatang... ...setelah Nabi Sulaiman. Tetapi ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia... ...syaitan-syaitan itu membuat... ...kitab sihir ditaruh di bawah singgasananya beliau. Kemudian syaitan-syaitan mengatakan, "Bongkarlah singgasananya Nabi Sulaiman, engkau akan mendapatkan ilmunya Nabi Sulaiman." Sehingga ilmunya Nabi Sulaiman itu ya di kitab itu. Akhirnya ketika dibongkar oleh manusia, kemudian diambil kitabnya dan rupanya kitab sihir. Kemudian kitab itu dibaca oleh manusia, maka terseberlah ilmu sihir di manusia. Dan mereka menganggap itulah ilmunya Nabi Sulaiman. Maka Allah telah membersihkan nama Nabi Sulaiman. Allah telah berfirman: Wadhaba umatul Shayati nu alamul Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan. Jadi yang menulis itu adalah syaitan. Pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wamaka furo Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak pernah kafir memiliki ilmu sihir seperti itu. Walakinnasyayatin kafaru. Tetapi syaitan-syaitanlah yang kufur. Yaitu yang membuat buku itu adalah para syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihr. Syaitan itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Wa unzila 'alal malaikain dan mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Di Babilonia yaitu malaikat Harut dan Marut. Setelah kita jelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat panjang tentang siapa Harut dan Marut ini. Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu adalah malaikat. Ada juga yang mengatakan Harut dan Marut itu adalah jin. Ada juga yang mengatakan Harut dan Marut itu adalah raja yang boling. <tuh> Kenapa terjadi perbedaan? Padahal bacaannya jelas. Di sini... Wa ma unzila alal malak Malakain Malak Malak itu lamnya Difathahkan Malakun Malakun itu jelas artinya Malaikat Kalau malikun Dengan dikasrohkan lamnya Maka artinya bisa raja Penguasa Itu bisa, tetapi kalau di sini malakun وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَاكَيْنِ Malak. Ini jelas. Malak itu adalah malaikat. <tuh> Tetapi, para ulama mengatakan, malaikat itu adalah makhluk yang suci. Tidak mungkin bermaksiat. Sebagaimana Allah telah berfirman tentang malaikat, tentang suci nya malaikat itu, لَا يَأْسُنَ اللَّهَ مَا Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala Dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka Malaikat itu tidak mungkin bermaksiat Sedangkan di sini dalam ayat ini Malaikat itu mengajarkan ilmu sihir Itu dosa dan maksiat Jelas kekufuran Sehingga tidak mungkin malaikat itu jatuh dalam kekufuran Akhirnya terjadilah perbedaan pendapat dalam masalah ini Wallahu alam pendapat yang paling kuat Bahawa Harut dan Marut itu adalah malaikat. Harut dan Mar Marut itu adalah malaikat. Kalau orang bertanya, bukankah malaikat itu maksum? Dan tidak mungkin berbuat dosa, apalagi sampai berbuat kufur. Maka kita katakan benar, malaikat itu maksum. Dan malaikat itu tidak mungkin berbuat dosa dan maksiat. Tapi kita katakan, yang namanya dosa, itu adalah melanggar perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, dan melanggar larangan Allah Ta'ala. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengajarkan sihir, dan malaikat itu mengerjakan perintah Allah Ta'ala, maka malaikat tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena memang malaikat itu diperintahkan harut dan marut itu untuk menguji manusia dengan mengajarkan sihir. Ketika malaikat mengerjakan perintah Allah, walaupun mengerjakan sihir, mengajarkan sihir kepada manusia, malaikat tidak bermaksiat. Ibaratnya kayak malaikat ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat yang sujud sama Nabi Adam, taat. Mereka taat sama Allah Ta'ala. Walaupun harus sujud sama Nabi Adam. Sedangkan iblis yang tidak mau sujud sama Nabi Adam. Iblis dikeluarkan dari surga. Dan mengajarkan sihir. Tidak lebih besar daripada sujud kepada Nabi Adam. Tetapi selama itu perintah Allah Ta'ala. Maka malaikat pasti akan menjalankan. Sebab itu Allah Alam di sini. Harut dan marut itu adalah malaikat. Tetapi Malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menguji manusia dengan sihir. Ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. <tuh> Setelah itu Allah Taala berseremon: Wa ma'yo alima niman ahadin hadayakula in nama nahnu fitnatun falatakfur. Dan kedua malaikat ini, yaitu Harut dan Marut, tidak mengajarkan kepada seorang pun ilmu sihir, yaitu tidak mengajarkan kepada seorang pun ilmu sihir sampai keduanya itu mengatakan in nama nahnu fitnah kami itu hanya ujian bagi kalian, salah takfur maka kalian jangan kufur berarti di sini malaikat terkadang mereka itu mengajarkan kejelekan ketika mengerjakan, mengajarkan kejelekan itu sebagai ujian bagi kita bukan berarti apa yang dibawa oleh malaikat itu benar. Malaikat harut dan marut. Ketika mengajarkan sihir kepada manusia. Bukan berarti sihir itu benar. Karena malaikat yang membawa. Tetapi itu semuanya adalah ujian bagi kita. Seperti misalkan gini. Allah menciptakan babi. Allah menciptakan komer. Berarti babi dan komer itu boleh. Wong Allah yang menciptakan tidak mungkin Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena Allah itu kan mahabijaksana. Semua yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Dan Allah sudah mengatakan. bahwa semua yang ada di bumi itu. Semuanya diciptakan oleh manusia. Diciptakan untuk manusia. Maka kita katakan memang. Allah menciptakan babi ada manfaatnya. Allah menciptakan anjing ada manfaatnya. Allah menciptakan komer ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya sebagai ujian bagi kita. Bukan manfaatnya itu, manfaat untuk makannya. Bukan. Allah menciptakan anjing, menciptakan babi yang diharamkan, dan menciptakan komer yang diharamkan, semuanya sebagai ujian bagi kita. Tidak ada beratnya memahami ini seperti memahami iblis. Orang kalau bertanya, misalkan, Kenapa Allah itu menciptakan iblis? Apakah tidak ada manfaatnya? Apakah tidak ada makhluk yang lain yang Allah telah ciptakan? Kenapa Allah itu menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak manusia? Maka kita katakan Allah ketika menciptakan iblis itu ada hikmahnya. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai ujian bagi kita. Sehingga nanti kita dengan adanya iblis itu, nanti Allah bisa mengetahui kita layak masuk surga atau tidaknya. Jika kita itu melawan iblis, syaitan, berarti kita layak masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita menta mentaati dan mengikuti iblis, berarti kita enggak cocok masuk ke dalam surga. Sehingga Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan sihir, Allah menciptakan khomer, menciptakan babi, itu semuanya sebagai ujian bagi kita. Apakah kita bisa menahan diri atau tidak? <tuh> Oleh karena itu, walaupun ilmu sihir yang membawa adalah malaikat, bukan berarti itu adalah ilmu yang baik. Maka Allah telah mengatakan di sini, dua malaikat itu kalau mau mengajarkan sihir, mengatakan In nama Nahufitnatun, kami itu hanya fitnah saja. Fitnah ujian bagi kalian. Fala takfur maka. Kalian jangan kufur. Di sini, ada ilmu yang orang belajarnya itu kafir. Jadi ada ilmu yang mana orang belajarnya itu malah kafir. Yaitu ilmu sihir. Ilmu sihir. Orang yang belajar ilmu sihir, maka dia kafir. Mempelajari saja, sudah kafir. Tetapi, Sihir itu ada dua macam. Kita sedikit nanti akan membahas panjang lebar masalah sihir. Sihir itu ada dua macam. Yang pertama, sihir yang hakiki. Di dalamnya ada takarob pendekatan kepada syaitan. Yaitu memang ilmu sihirnya itu digunakan untuk minta bantuan sama syaitan. Ada pendekatan diri kepada syaitan. Kalau ini, ini namanya ilmu yang kufur. Karena di dalamnya ada pendekatan diri kepada syaitan. Kemudian yang kedua, ada sihir yang tipuan. Sihir yang tipuan, tidak ada pendekatan diri kepada syaitan. Itu cuma kecepatan saja. Nah ini yang dikenal dengan sulap. Dikenal dengan ilmu sulap. Nah, bagaimana hukumnya ilmu sulap itu kalau ilmu sulap hukumnya haram karena termasuk bagian dari penipuan tetapi tidak sampai tingkatan kufur tidak sampai tingkatan kafir jadi yang dimaksud dengan sini Inna nama nahnu fitnatun pala takfur sesungguhnya kami itu adalah fitnah bagi kalian janganlah kalian kufur yaitu mempelajari sihir yang hakiki Sihir yang hakiki, yang ada pendekatan diri kepada syaitan. Ini dinamakan dengan sihir. <tuh> sihir itu, apa sih artinya sihir itu? Sihir, itu diambil dari kalimat sin ha'ro. Kalimat sin ha'ro, itu artinya tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Oleh karena itu, Waktu di mana amalan di waktu itu sangat tersembunyi, dinamakan dengan waktu sahar. Dan ada waktu namanya waktu sahar. Kapan waktu sahar itu? Waktu sebelum subuh. Dinamakan dengan sahar. Kemudian perbuatan orang-orang zaman itu atau makan, makanan di waktu itu dinamakan dengan sahur. Ya kan? Kegiatan makannya dinamakan suhur, praktek sihir dinamakan dengan sihir. Ya bayangan. Itu semuanya diambil dari kalimat itu. Diambil dari kalimat sinhakro. Sinhakro itu sesuatu yang tersembunyi dan sebabnya itu nggak kelihatan. Sesuatu yang tersembunyi dan sebabnya itu nggak kelihatan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya. Inna minal bayani la sihr. Sesungguhnya penjelasan yang indah itu adalah sihir. <tuh> Seorang ketika menjelaskan dengan bagus sekali penjelasannya, orang yang mendengar itu tersihir. Kenapa tersihir? Karena masuknya penjelasan itu lembut sekali. Akhirnya orang itu terbawa sehingga dinamakan dengan sihir. Jadi ini sihir ini yang kita bicarakan saat di sini adalah sihir yang hakiki. Sihir yang memang di dalamnya itu ada pendekatan diri kepada setan. Memang di dalamnya itu ada setan yang bergerak. Sehingga terkadang sihir itu bisa memunculkan sesuatu yang di luar nalar manusia. Itu yang kita bahas. Sedangkan sulap pembahasan masalah sulap itu itu tidak ada setan yang bergerak di situ. <tuh> itu cuma kecepatan tangan saja. Kalau sulap ini, walaupun dinamakan dengan sihir, tetapi bukan sihir yang kita bahas. Ini semuanya pembahasan bukan masalah sulap, tapi pembahasan sihir yang nyata. Sihir yang nyata. Bagaimana hukuman tukang sihir itu? Hukuman tukang sihir, itu ada dua hukuman. Yang pertama, hukuman di dunia, Kemudian yang kedua hukuman di hari kiamat. Tukang sihir itu ada dua hukuman dalam Islam. Yang pertama hukuman di dunia. Kemudian yang kedua hukuman di hari kiamat. Di dunia hukumannya dipancung. Dalam Islam itu hukuman tukang sihir pancung, tebas lehernya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadusahir. Dorbatun bisaif. Hukuman bagi tukang sihir adalah ditebas lehernya. Oleh karena itu, dalam Islam itu, jika ketahuan orang itu adalah dukun, tukang sihir, maka hukumannya hukuman mati. Hukuman mati. Sehingga tidak ada ampun bagi tukang sihir. Kenapa? Karena kerusakannya luar biasa. Ini hukuman di dunia. Jika dihukum, itu sudah bertaubat, maka urusan akhirat selesai. Tetapi kalau dia belum bertaubat kepada Allah Taala, maka nanti akan disebutkan ayatnya, malahu fil akhiratimin kholak di hari kiamat tidak akan mendapatkan sedikitpun kenikmatan, yaitu orang itu masuk ke neraka jahannam kekal selama-lamanya. Nah, jadi orang yang melakukan praktek sihir itu ada dua macam hukumannya, dunia pancung dihukum mati, kemudian di akhir kiamatnya Dilihat, jika dia sudah bertawubat, maka akan diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Kalau tidak, sampai meninggal dunia, maka tetap nanti akan dicerumuskan ke neraka jahat 6. Pertanyaan, <tuh> terus siapa yang menghukum? Siapa yang menghukum pancung itu siapa? Maka kita katakan, yang menghukum adalah pemerintah. Bukan perorang. Yang menghukum adalah pemerintah. Oleh itu pemerintah harus tanggap dalam masalah ini. Kalau di Saudi Arabia itu ada polisi agama atau dinamakan dengan Al Hizbah. Hizbah itu adalah polisi agama. Jadi ada polisi keamanan demikian juga ada namanya polisi agama. Hizbah ini adalah amar ma'roof naimunkar. Polisi yang menegakkan amar ma'roof naimunkar. Jadi praktek sihir itu di sana bisa kebongkar. Siapa nanti yang membongkar? Yang membongkar hijbah. Polisi agama. Nanti kalau sudah ketahuan dibawa ke pengadilan. Pengadilan mengeluarkan hukum untuk dipancung orang itu. Jika seandainya. Jadi nanti intinya. Yang menghukum pancung itu adalah pengadilan. Jika sudah masuk berkasnya ke pengadilan. Kemudian orang itu bertobat. Terus bagaimana? Orang itu sudah bertobat. Saya sudah bertobat dari sihir saya menjadi orang yang bertakwa akhirnya dia di penjara itu sholat demikian juga dia beribadah ilmu sihir ditinggal tetapi orang itu sudah berkasnya itu sudah masuk ke pengadilan bagaimana? tetap dihukum mati walaupun dia itu sudah bertobat. urusan tawabatnya urusan dia dengan Allah Ta'ala urusan hari kiamatnya urusan dunia selama sudah masuk ke pengadilan tetap hukuman akan dijatuhkan seperti orang potong tang uh, mencuri Orang mencuri, dia mencuri kepada seseorang. Jika laporan pencurian itu sudah masuk ke pengadilan, tetap harus potong tangan. Walaupun orang itu bertobat, walaupun yang dicuri sudah memaafkan. Misalkan ada orang datang ke rumah saya mencuri. Mencuri, kemudian sampai ditangkap polisi, sampai masuk pengadilan. Setelah saya karena kasihan, saya mengatakan sudah sudah saya maafkan. Sudah saya ampuni, tetap tidak bisa. Urusan memaafkan, urusan dia bertobat, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi kalau sudah masuk pengadilan, tetap tangannya dipotong. Tangannya tetap harus dipotong. Demikian juga kisah misalkan seorang wanita yang datang ke Rasulullah SAW mengadukan oleh Rasulullah, saya berzina. Rasulullah adalah pengadilan. Rasulullah SAW itu pemerintah. Wanita sudah bertobat. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya sudah bertobat dari zina. Tapi saya berzina. Dan ini hasil zina saya, dia hamil. Maka Rasulullah mengatakan, tanya sama keluarganya, didatangkan saksi-saksi. Keluarganya didatangkan. Kemudian ditanya, apakah ini orang gila? Apakah ini orang gila? Maka keluarganya mengatakan tidak. Yaitu itu orang normal. Bukan orang gila. Setelah itu Rasulullah mengatakan, Wahai wanita, kamu sekarang pulang dulu. Pulang sampai kamu melahirkan. Nanti kalau kamu melahirkan, bawa ke sini anak kamu. Akhirnya wanita itu pulang, melahirkan, setelah melahirkan, anaknya dibawa. Kemudian Rasulullah mengatakan, ibu, sekarang kamu pulang, susui dulu anak kamu sampai 2 tahun. Setelah itu bawa ke sini. Akhirnya disusui, selesai, bawa ke Rasulullah selama 2 tahun, sudah selesai. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, para raja wanita ini. Kemudian ketika sudah dirajam, sampai darah darahnya itu muncrat ke muka seorang sahabat. Akhirnya ada seorang sahabat yang mencaci maki dan melaknatnya. Maka Rasulullah mengatakan, jangan kamu laknat wanita ini. Sungguh dia sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Jika tobat dia dibagi ke penduduk medinah, cukup bagi semua penduduk medinah. Tetapi tetap hukuman rajam tetap dijalankan. Walaupun orang itu sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sudah masuk ke pengadilan kalau sudah masuk ke pemerintah maka hukuman harus dijalankan urusan tobat dan tidaknya itu urusan akhiratnya oleh karena itu seorang dukun seorang tukang sihir itu dalam islam itu hukumannya pancung dipancung kalau dia bertobat maka urusan dia dengan Allah Ta'ala kalau belum bertobat maka pancungnya belum membersihkan dosanya jadi kalau orang bertanya misalkan bagaimana kalau ada orang pencuri dipotong tangannya seorang berzina dirajam seorang dukun tukang sihir dipancung pertanyaan apakah dosanya sudah gugur dengan potong tangan itu apakah dosa mencurinya sudah gugur kita katakan belum dosanya di hari kiamat tetap masih ada gugurnya dengan apa dosanya itu gugurnya dengan bertobat kepada Allah Ta'ala Tobat. Kalau orang itu ketika dipotong tangannya tidak bertobat. Tetap dosa mencurinya masih ada di hari kiamat. Sehingga orang itu akan diadab di neraka jahanam Karena mencurinya belum bertobat. Walaupun tangannya sudah dipotong. Orang berzina. Sudah menikah. Dirajam. Jika dia itu ketika dirajam belum bertobat. Tidak ada niatan hati untuk bertobat. Tetap akan diadab sebagai pezina. Walaupun orang itu sudah mati dirajam. Jadi beda. Kalau hukuman dunia seperti potong tangan, rajam, demikian juga hukum pancung bagi tukang sihir itu adalah obat untuk masyarakat. Itu adalah obat bagi masyarakat. Jadi kayak penyakit menular, seorang dokter itu harus mengobati. Nah itu obat, obat bagi masyarakat. Bukan obat bagi individunya, bukan. Itu adalah obat bagi masyarakat. Sehingga masyarakat yang melihat mereka bisa takut untuk berbuat dosa yang sama. Kalau individunya, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Nah, Jadi hukumnya seperti ini. <tuh> Oleh karena itu, belajar ilmu sihir, mempelajarinya saja, itu sudah kafir. Apalagi sampai mengamalkan, itu lebih parah kekafirannya, maka seorang tukang sihir itu hukumannya pancung. Dihukum mati dalam Islam. Jadi <tuh> ilmu sihir ini, di tempat kita, di tempat kita ini sekarang lebih samar. Ilmu sihir itu sekarang lebih samar lagi. Kenapa samar? Karena ilmu sihir di tempat kita itu sekarang yang laku adalah sihir yang putih. Disilahkan dengan istilah mereka itu namanya ilmu putih. Kalau di kita itu ada istilah namanya dukun. Kalau dukun itu ilmu hitam sihir itu dikenal dengan ilmu hitam sehingga jelas ritualnya ritual syirik yang nyata seperti misalkan pakai kemenyan kemudian pakai uh, dukunnya itu pakai hitam-hitam jadi itu ilmu hitam nah, sekarang yang berbahaya itu adalah ilmu putih pakainya itu bukan kemenyan pakainya itu zikir makainya itu solawat makainya itu puasa demikian juga dukunnya itu pakainya putih pakai sorban pakai jubah ini yang bahaya kemudian dia haji panggilannya pak haji nah, ini yang bahaya tetapi hakikatnya sama tidak ada bedanya itu cuma kasingnya saja itu cuma kasingnya saja tapi dalamnya sama tidak ada bedanya itu yang bahaya apalagi sekarang ketika praktek rukiyah ini terkenal sekarang di Indonesia itu praktek rukiyah, pengobatan dengan Al-Quran itu sekarang booming. Apalagi sampai masuk ke televisi, ke media sosial, akhirnya rukiyah ini sangat terkenal sekali. Akhirnya dukun tidak laku. Sekarang dukun-dukun tidak -dukun laku. Karena praktek rukiyah ini. Maka mata pencarian mereka berkurang. Maka bagaimana caranya supaya mata pencarian mereka tetap laris? praktek dukunnya ditinggalkan diganti dengan rukiah, syariah sehingga mereka sekarang bikin klinik-klinik yang dulunya itu klinik syirik, sihir sekarang buka klinik rukiah prakteknya sama dan itu terjadi di mana-mana bahkan di pekalongan pun saya pernah dengar kabar ada seorang dukun terkenal tapi ketika tidak laku akhirnya kliniknya diganti nama dengan ganti rukiah Akhirnya banyak yang gak datang ke sana. Banyak yang datang mengira itu adalah praktek Islami. Namanya Islam, tapi prakteknya tidak. Dan itu yang terjadi. Sehingga praktek sinetnya masih kental sekali. Dan itu yang bahaya. Bahaya sekali sampai terkadang persyaratan itu yang berbahaya. Datang ke sana, istilahnya itu sekarang diganti dengan istilah yang Islam. Kita misalkan kalau kita itu berobat, kita bukan bayar. Istilahnya bukan bayaran istilahnya apa diganti istilah dengan istilah mahar kamu bayar tapi maharnya sekian bukan gaji sekarang bukan upah bukan diganti dengan istilah islami mahar kemudian misalkan ketika mengobati itu dia butuh dukun jen-jennya itu dia butuh jin namanya sekarang bukan jin namanya diganti dengan nama islami namanya apa khodam khodam saya nah seperti ini seperti ini sama cuma penamaan penamaan saja yang mereka ganti Nah ini yang lebih berbahaya, sehingga banyak kaum Muslimin itu yang tertipu dengan slogan-slogan seperti ini, seperti tidak ada bedanya dengan bank dinamakan Hatta dengan syar'i prakteknya tidak ada bedanya, cuma namanya saja sehingga memikat banyak orang. Olehnya itu di sini juga sama, sekarang praktek perdukunan itu tidak laku di masyarakat, tetapi mereka sekarang pindah profesi, namanya itu diganti dengan rukyah syar'iyah atau pergaam atom macam-macam tetapi praktiknya masih sama. Dan itu terjadi di mana-mana. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Berobat dengan seperti ini harus hati-hati. <tuh> Kemudian di sini Allah taala berfirman, "Faya ta'allamuna min huma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa Allah taala berfirman dan manusia Mempelajari dari keduanya, yaitu dari Harun dan Marut, ilmu ma'yo fariku nabihi beinal mar'i wasauji, ilmu yang bisa mencari berikan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Jadi sihir, sihir itu ada dua macam tentang masalah apakah sihir itu memang bisa melukai atau tidaknya, sihir itu ada dua macam. Yang pertama sihir yang hakiki, sihir yang bisa melukai dan nyata terasa. Kemudian yang kedua ada sihir khayali, sihir yang khayalan saja. Jadi ada sihir yang hakiki yang bisa melukai langsung, ada sihir itu yang tidak bisa melukai, tetapi cuma khayalan, cuma khayalan. <tuh> Misalkan saya contohkan. Ilmu sihir yang bisa melukai, ini praktek sihir perdukunan sekarang. Sedangkan yang tidak melukai, itu sihir mata. Biasanya terjadi pada sistem akrobat, kedidayaan. Misalkan gini, praktek, yo ya termasuk sulap, itu juga ada yang sihir juga sulap itu. Misalkan, ada orang, dia itu memegang tisu, Rakyat sulap, sulap. kemudian tisu itu dibuat sebuah bulatan, kemudian diterbangkan jadi burung. Burung itu apakah bisa berubah dari tisu menjadi burung? Tidak mungkin, mustahil. Sihir tidak akan bisa. Tetapi kalau kita lihat benar-benar burung, maka kita katakan berarti mata anda yang disihir. Matanya, jadi mata kita itu yang disihir sama syaiton, sedangkan barangnya tidak berpengaruh. Itu namanya hayali, khoyali. Yaitu sihir dalam pandangan mata kita. Sedangkan bendanya, bendanya gak ada masalah. Tidak berubah sama sekali dengan sihir. Tetapi mata kita yang melihat, yang dihayalkan. Oleh dukun, oleh sihir. Sehingga kita melihat sesuatu yang berbeda. Padahal bendanya gak berubah. Itu dinamakan dengan khoyali. Kalau hakiki, bendanya itu memang benar-benar berubah. Atau terasa. Contohnya, orang itu sakit. Misalkan ada kejadian... Seorang sakit perut. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian di ronsen. Perutnya itu isinya ada yang beling. Ada gunting. Ada paku. Ada beling. Itu dari mana kok bisa? Tidak akan bisa kecuali sihir yang memasukkan. Orang sakit kepala. Kemudian dia di ronsen. Kepalanya itu banyak pakunya. Dari mana bisa kepala, bisa masukkan paku? Tidak akan bisa kecuali sihir. Jadi bisa merubah seperti itu? Bisa hakiki dan terasa. Bahkan banyak penyakit-penyakit yang normal itu banyak yang dari setan. Apakah setan bisa? Bisa. Kita pernah melihat atau mendengar misalkan cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu punya penyakit. Penyakitnya itu kan kulit. Penyakit kusta, penyakit kulit sampai merata kepada semua jasadnya. Berapa tahun? 18 tahun. Tapi dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat disebutkan inni masaniyasyaitonu binusbin wa'adzab. Nabi Ayub itu curhatnya sama Allah taala dengan mengatakan wahai Tuhanku sungguh syaitan telah melukai saya dengan azab seperti ini dan penyakit seperti ini. Sehingga kata para ulama mereka mengatakan bahawa penyakit yang diderita sama Nabi Ayub itu dari syaitan. Berarti menunjukkan syaitan itu Bisa membuat penyakit yang normal Penyakit normal loh Normal itu kalau dicek dengan Kedokteran itu bisa Dan itu nyata Orang misalkan gini Seorang wanita mandul Dan memang ketika dicek rahimnya bermasalah Siapa yang rusak? Terkadang syaiton yang merusak Syaiton bisa membuat orang itu buta Bisa Syaiton bisa merusak rahim wanita Demikian juga syaiton bisa merusak jantungnya seorang Bisa Hakiki dan bisa Demikian juga terkadang ada orang dia tidak bisa berjalan, kakinya lumpuh. Itu seton terkadang. Intinya bahwa sihir itu ada yang hakiki. Hakiki itu benar-benar bisa merasuk, benar-benar bisa melukai dan nyata dirasakan sama orangnya. Itu yang namanya, dinamakan dengan sihir yang hakiki. Tetapi ada sihir itu yang khayali, khayali. Kalau khayali itu adalah sihir yang mata kita yang melihatnya. Bendanya tidak ada masalah karena itu di sini Allah taala di sini berfirman saya ta'lamuna ta min huma ma yufarriquna bihi mari wa zawji. ini sehid yang hakiki yaitu kata Allah taala di sini berfirman manusia mempelajari dari dua malaikat ini harut dan marut ilmu yang bisa mencari berikan antara laki-laki dengan istrinya hakiki dinamakan dengan ilmu syaraf kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya ilmu sorof. Sorof itu ilmu untuk mencari-berikan antara suami dan istri. Sihir itu ada yang seperti itu. Demikian juga ada namanya ilmu-ilmu ataf. Kalau ataf lebih kerennya dikenal di kita itu namanya ilmu pelet. Untuk mendekatkan rasa cinta antara seseorang laki-laki dengan perempuan. Itu ilmu pelet. Ada. Bisa enggak? Bisa. Dan nyata. Dan nyata. Sehingga terkadang perceraian, itu awalnya sihir. Contohnya misalkan saya contohkan, Ada seorang laki-laki perempuan menikah. Ada orang yang gak suka. Jadi motif sihir itu nanti motifnya bermacam-macam. Dia punya motif apa saja. Ada orang gak suka dengan pernikahan dua orang itu. Akhirnya disihir. Ketika disihir, suami itu ketika masuk rumah, hawanya jengkel. Melihat istri itu pengennya marah terus. Bisa. Itu dari setan Sehingga akhirnya terjadi ribut, cekcok, dan yang lainnya. Sampai akhirnya bercerai. Dari apa? Dari sihir. Bisa. Dan itu terjadi banyak di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Demikian juga ilmu pelet. Ilmu pelet ada, nyata. Dan itu terjadi. Sehingga ada suami istri... Karena pengen rap hubungan cinta mereka. Sampai akhirnya suami itu mengadakan ilmu pelet. Akhirnya memang lekat sekali. Hubungannya itu lekat sekali. Itu rupanya dari sihir. Bisa gak seperti itu? Syaiton bisa membuat seperti itu. Oleh karena itu. Eh, bagaimana supaya kita itu terhindar dari ilmu seperti ini. Dari sihir seperti ini. Memang nanti cara pengobatannya banyak. Nanti akan saya sebutkan. Bagaimana tahapan dalam pengobatan. Jadi intinya. Sihir yang hakiki. Ini motifnya bermacam-macam. Kalau orang bertanya misalkan. Oh, kenapa kalau orang itu menyihir itu kenapa? Maka kita katakan. Ini saya kupas dari awal. Karena pembahasan ini panjang. Jadi gini. Jin. Masuk dalam tubuh manusia itu. Ada dua macam. Secara ringkas saya sebutkan. Jin. Masuk dalam tubuh manusia itu ada dua macam. Yang pertama. Keinginan jin sendiri. Jin sendiri yang pengen masuk. Ketika jin itu pengen masuk dalam tubuh seseorang, dengan keinginan dia sendiri, ini yang sering dinamakan dengan kerasukan jin. Kerasukan jin atau keserupan. Itu seringnya di sini, istilahnya. Keinginan jin sendiri yang masuk dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua, bukan keinginan jin, tetapi keinginan dukun yang memaksa jin untuk masuk ke dalam jasadnya nah, ini yang biasa dikenal dengan ilmu sihir sihir itu bukan keinginan jin tapi sihir itu adalah keinginan dukun yang dibayar sama orang yang pengen praktek sihir dibayar kemudian dukun itu punya jin-jin ketua-ketua dia itu punya khodam khodamnya itu jin yang tingkatannya tinggi jinnya itu punya bawahan Akhirnya bawaan itulah yang disuruh masuk ke dalam jasad manusia. Mereka dipaksa, jinnya juga dipaksa. Jinnya itu juga dipaksa. Nah, untuk memasukkan ke dalam jasad manusia itu, itu nanti ada namanya buhul ikatan, ikatan itu. Sehingga walaupun jinnya sudah dirukyah, mati akan dikirim jin yang baru lagi. Kenapa? Karena ikatannya masih ada. Oleh itu, kalau kita faham konsep ini, kalau kita faham dari ini dulu, maka. Mengobati orang yang kerasukan jin Kesurupan Dengan orang yang kesir itu beda Sangat beda sekali Dan terasa sekali Apalagi orang-orang yang terbiasa terjun dalam dunia rukuyah Itu sangat tahu sekali Kalau penyakit itu karena kerasukan jin Itu sangat gampang diobati Gampang Kenapa? Karena itu keinginan jin yang masuk Ketika jin sudah tidak minat untuk masuk ke dalam tubuh Akan keluar sendiri Sehingga di ruqyah sebentar apalagi ditakut-takuti, apalagi orang itu dekat sama Allah taala, secara otomatis dia akan keluar. Tetapi kalau kesihir, sihir lebih berat lagi. Kenapa? Karena kalau disihir itu jinnya pun juga dipaksa. Sehingga ketika jinnya itu di ruqyah sampai mati, apakah selesai? Tidak akan selesai. Akan dikirim jin yang baru. Di ruqyah mati, dikirim jin yang baru. Di ruangnya mati, kirim lagi yang baru. Terus seperti ini. Sehingga berbeda. Maka pengobatan sihir itu lebih susah daripada pengobatan kerasukan jin. Nah, kita kupas satu persatu dulu. Kerasukan jin. Kalau orang bertanya, Jin itu masuk dalam tubuh manusia itu motifnya apa? Kenapa dia masuk dalam tubuh manusia? Maka kita katakan, Jin itu masuk dalam tubuh manusia itu memiliki banyak alasan. Alasan yang pertama ini disebutkan oleh sesama sahabat Islam alasan-alasan ini. Yang pertama, karena jin itu merasa terdolimi, sehingga dia itu merasa terdolimi, didolimi sama manusia, maka dia harus melawan. Maksudnya apa? Contohnya, orang kencing sembarangan, itu hati-hati, hati-hati. Sehingga kenapa dalam Islam itu orang kalau kencing itu berdoa, Allahumma a'udhu bi kamil wal khubais. Kenapa doa seperti ini? karena kita tidak tahu di situ itu ada siapa. Banyak orang kemasukan jin, kerasukan jin itu kesurupan karena kencing. Banyak sekali dan banyak kasus kita dapatkan seperti ini. Padahal itu ketika misalkan ini saya contohkan. Saya saya sering sekali meruqyah orang kerasukan jin itu karena sebab ini. Karena sebab jin itu merasa terbolimi. Pernah misalkan saya rupiah Orang tapi jauh di daerah kampung, di gunung. Jauh sekali dari tempat saya di Salatiga itu naik bis itu sampai naik mobil itu sampai tiga kali. pengalaman gunung sekali, gunung. Dan waktu itu saya masih STM. Jadi saya itu di STM kelas tiga, saya ngaji. Kemudian saya belajar, Rokuyah itu belajar sendiri. baca baca buku, setelah itu praktek, otodidak. Saya masih STM, jadi rupanya itu sudah STM saya. Akhirnya saya otodidak baca buku-buku, buku-buku. akhirnya saya praktekkan. Ketika sampai di sana, di rumahnya itu. Jadi saya punya teman akrab, satu STM juga. Lah itu saudaranya kena kerasukan jin. Akhirnya ngobrol sama saya, kemudian ayo ini praktek pertama kali saya. Praktek pertama kali itu langsung dibawa ke sana. Maka kata, ketika saya sampai di sana, rupanya perempuan. Tidak pakai jilbab lagi aku berhati ini saya ini. Masih muda lagi, ah tidak bisa ini. Maka saya bilang sama orangnya itu, Udah, antum yang ya Bacakan Qur'an, nanti saya di belakang. Nanti kalau jinnya keluar, saya ngomong. Benar, ketika di ru'ya, bacakan Qur'an, gurong-gurong, nangis sampai keluar jinnya Ketika sudah dialog, orang itu tidak berani ngomong. Akhirnya minggir-minggir, biar saya debat. Akhirnya debat-debat lama, sampai akhirnya saya tanya, Kenapa kamu masuk dalam tubuhnya wanita ini? Alasannya jin itu dia mengatakan walaupun jin pendusta kita nggak bisa bertanya langsung begitu saja tetapi ini sebagai pelajaran saja saya pun tidak bisa memastikan itu benar atau tidaknya tetapi dia mengatakan di situ kata dia kurang ajar wanita ini menyolimi saya. Nah kenapa saya tanya saya lagi tidur dikenjingin sama wanita ini lagi tidur enak enak kepala saya dikenjingin sama wanita ini marah akhirnya jinnya maka dimasukkan akhirnya kesurupan. Maka setelah itu saya tanya udah gini aja, Anda keluar ini boleh nggak boleh seperti ini seperti ini seperti ini boleh. Akhirnya dia keluar, tetapi perhatikan ini ini nanti bagi orang yang di dunia rokya harus hati-hati. Saya sering ingatkan teman-teman saya di mana saja tim rokya itu saya ingatkan yang dulu biasa bersama saya itu saya ingatkan, setan itu pendusta dan dia akan mencari celah untuk menyesatkan kita. Terkadang dia akan keluar, tetapi dia membuat syarat. Hati-hati. Misalkan gini, sudah Pak, Ustaz, saya keluar saja, tapi tolong berikan saya telur. Saya akan pindah ke telur. Hati-hati. Dia minta syarat ini, itu sesajen. Bisa kufur kita. Atau terkadang bukan telur, terkadang eh, kelapa, terkadang garam. Atau terkadang bukan itu, terkadang zikir. Terus gini aja Ustaz, saya mau keluar, tapi tolong bacakan ayat kursi ke saya dulu. Kita membaca ayat kursi, tapi niatnya untuk siapa? Niatnya untuk syaitan, bukan untuk Allah Ta'ala. Ini bahaya. Dan terkadang bukan ini, lebih bahaya lagi. Saya dapatkan ketika itu, ru'yah yaitu bahaya sekali ucapannya. Sangat berbahaya. Akhirnya saya mengatakan, udah kamu yang penting keluar saja, setelah itu ketika sudah selesai sembuh, saya kumpulkan orang-orang yang mendengar, saya nasih hati-hati, ini ucapan syaitan, jangan, dideng jangan didengar. Dia mengatakan gini, syaitonnya mengatakan, oh, Ustaz, saya mau keluar, tapi saya memberikan dua wasiat. Ada dua wasiat. Tolong pegang rat-rat wasiat ini. Yang pertama, saya sebutkan yang pertama, saja. yang kedua nggak usah saya sebutkan, karena menyangkut masalah nama orang. Nama orang besar di Indonesia, saya nggak menyebutkan. Yang pertama, dia mengatakan gini, nanti kalau kamu mau azan, tolong sholawat dulu. Sholawat itu bagus. Siapa yang ngomong seperti ini? Syaiton yang ngomong. Akhirnya saya bilang, sudah, keluar, keluar, keluar. Akhirnya ketika keluar, saya kumpulkan orang yang pendengar. saya bilang, ini ucapan syaiton. Syaiton tidak bisa jadi petunjuk dalam masalah agama. Terkadang sering nanti syaiton ngomong seperti itu, sering. Dan kita terperdaya. Maka, ini, ini tipuan syaiton. Akhirnya, setelah itu saya keluarkan. Setelah itu sampai sembuh. Dan saya dapatkan banyak, terkadang bukan karena kencing, tapi terkadang nyiram air panas. Hati-hati, ibu-ibu yang masak, ngelempar air panas itu hati-hati apalagi dilempar di tong sampah atau tempat-tempat yang kotor genangan air, itu hati-hati terkadang ketika kita ngelempar itu ada sebagian kasus itu orang kerasukan jin gara-gara jinnya itu punya anak kecil ketika tidur disiram pakai air panas itu akhirnya marah, kemudian masuk dalam tubuhnya demikian juga ada beberapa kasus terkadang bukan karena lemparan itu tetapi karena kita melihat ular langsung dibunuh lihat ular, kala jengking atau sesuatu yang hitam, binatang-binatang yang hitam, dapat langsung dibunuh. Itu hati-hati. Terjadi di mana-mana. Sempat ada kasus, ini terjadi juga di masih di daerah Pekalongan juga di Chomal atau di Pemalang, daerah-daerah Pemalang. Ada sebuah kejadian. Kejadian nyata. Yaitu ada seorang bapak, orang tua, dia itu lagi ngrumput, cari rumput, ketika lagi cari rumput ada ular ular hitam. Maka kalau kita lihat binatang-binatang yang sisiknya itu hitam jangan langsung dibunuh. Maka sama bapak itu langsung dibacok sama sama apa, aritnya itu sampai mati ularnya itu. Akhirnya ketika pulang dia tidur mimpi didatangi sama ular siluman ular dalam mimpinya itu. Jadi badannya itu ular tapi kepalanya manusia. Ngomong, kamu telah membunuh saudara kami. Maka kamu juga akan kami bunuh. Akhirnya bangun tidur, kakinya gak bisa bergerak. Kakinya gak bisa bergerak. Orang itu yang sakit itu, bapaknya itu, liatnya itu ada ular besar melilit kakinya. Tapi kita gak ada yang melihat. Kita gak ada yang tahu. Dia ngomong ular, ular. Tapi kita yang normal gak tahu apa-apa. Sampai akhirnya, sampai orang itu gak bisa jalan. Bakunya sampai melepuh besar setelah itu di ruqyah mulai sadar mulai bisa berjalan sedikit tetapi karena orang itu gak sholat masih malas untuk sholat dan berzikir, akhirnya ketika pulang di ruqyah selesai sembuh beberapa hari berikutnya lebih parah lagi sampai akhirnya patah kakinya meninggal dunia dan itu terjadi demikian juga di rumah ada kejadian juga nyata kejadian nyata ada orang lihat ular hitam kemudian dikejar mau dibunuh masuk ke sebuah lubang Akhirnya ketika masuk ke sebuah lubang, sama orang itu ditutup lubangnya. Ketika ditutup, dia tidur. Dijatangi semasa ikan ular di dalam mimpinya itu. Dan dia mengancam akan membutakan semua keluarganya. Benar. Anaknya buta. Demikian juga anak yang dilahirkan itu lahir dalam kondisi buta juga. Sehingga setan itu bisa. Jadi kalau ditanya motifnya itu apa? Masuk dalam tubuh manusia itu, motifnya itu bisa karena terdolimi. Sampai syaitan Al-Dazairi dalam kitabnya Bagus. Dia menceritakan diri. Saya dulu punya saudara perempuan. Mas kecil beliau cerita ketika kecilnya saya itu. Anak atau saudara perempuan saya itu biasa ayunan di bawah pohon korma. Bikin ayunan, nanti naik pohon, bermain di situ. Rupanya di pohon korma itu tempat tinggalnya syaitan. Ada syaitan yang rumahnya di situ. Merasa terganggu merasa terganggu dengan anak kecil itu akhirnya anaknya kalau itu dicekik, sampai nggak bisa nafas. Dicekik sampai nggak bisa nafas. Kemudian kalau sudah dicekik itu kakinya kejang-kejang sampai akhirnya meninggal dunia. Anaknya itu meninggal dunia. Jadi itu terjadi nyata. Olehnya itu terkadang jin itu masuk dalam tubuh manusia itu karena tertolimi merasa dirinya tertolimi. Atau yang kedua dia itu masuk ke dalam tubuh manusia karena cinta. Jin itu cinta sama manusia. Dan cinta itu nanti motifnya banyak. Jin itu juga punya nafsu, syahwat. Terkadang dia itu cinta sama manusia. Oleh itu terkadang karena dia itu cinta sama manusia, akhirnya dia tidak akan membiarkan orang yang dia cinta itu menikah dengan siapa saja. Bagaimana caranya? Caranya dimasukkan dimasuki. Sehingga dibuat orang itu gila. Supaya, apa? Supaya dia bersama syaitan terus, tidak bersama yang lainnya. Demikian juga motifnya karena persaingan. Karena persaingan terkadang. Misalkan gini. Ini ada rumah sudah suung. Rumah itu sudah lama. Tidak dihuni. Akhirnya ada yang membeli. Ketika membeli, dibeli. Jin itu saya ingatkan. Ini kita Kalau mau bicara masalah alam jin panjang sekali. Jin itu. Dia itu tidak akan betah tinggal bersama manusia. Karena bukan komunitasnya. Seperti kita kita tidak mungkin bisa tinggal bersama binatang. Binatang tidak akan nyaman tinggal bersama manusia. Mereka punya komunitas sendiri-sendiri. Oleh karena itu, jin pun tidak akan nyaman tinggal bersama manusia. Tetapi, jin itu butuh tempat tinggal. Tempat tinggal jin itu nanti bermacam-macam. Kalau kita membaca riwayat, tempat tinggal jin itu bisa berupa lubang binatang. Binatang yang punya lubang kemudian lubangnya ditinggal sama binatang itu, itu tempat tinggalnya jin. Demikian juga jin itu tinggalnya di tempat air yang menggenang. Demikian juga terkadang jin itu tinggalnya di hidung manusia. Sehingga kenapa kalau kita itu bangun tidur, kita diperintahkan untuk ber menghirup air ke hidung itu, karena ada sebuah, sebuah riwayat, karena syaitan itu tidurnya di hidungnya manusia. Demikian juga terkadang jin itu tidurnya itu di tempat-tempat yang kosong, rumah-rumah yang suung, tempat-tempat yang angker, demikian juga di hutan belantara, demikian, di tempat-tempat banyak. Mereka juga butuh tempat tinggal, mereka itu butuh tempat tinggal. Maka ketika ada rumah yang tidak dihuni, wajar kalau tempat itu mesti banyak syetonnya. Banyak jeninya itu wajar. Akhirnya ketika rumah itu dipakai sama orang, dibeli, kemudian direhab, dibaguskan, maka akan terjadi perebutan akan terjadi perhubungan, jen akan mempertahankan haknya, karena itu menganggap itu rumahnya dulu, akhirnya orang yang penghuni rumah yang baru itu akan diganggu supaya apa? supaya dia gak kuat, kalau dia tidak kuat lari, ketika lari rumahnya kosong lagi oleh itu kalau misalkan kita tinggal di rumah yang suung kok gangguannya banyak, itu pertentangan perlawanan, kita tinggal kita yang menang atau dia yang menang kalau kita menang, jen akan nyingkir sendiri tetapi kalau kita kalah, kita akan keluar. Jinnya akan tinggal di situ. Oleh karena itu maksudnya, intinya jin itu menyerang kita itu motifnya banyak. Tetapi itu keinginan jin sendiri. Jin sendiri yang ingin menyerang kita. Itu motifnya banyak. Tetapi saya ingatkan, kalau seperti ini, dinamakan dengan kerasukan jin. Karena jin itu masuk sendiri, itu pengobatannya lebih mudah. Pengobatannya lebih mudah. Tetapi kalau ilmu sihir Ini pengobatannya berat Oleh karena itu saya ingatkan Bagi orang-orang yang dia itu uh, Mengalami penyakit karena sihir Saya ingatkan harus bertobat kepada Allah Ta'ala Banyak-banyak bertobat Dan banyak-banyak tawakal hanya kepada Allah Ta'ala Dan yakini bahwasanya penyakitnya itu datangnya dari Allah Ta'ala Dan dia pupuk hatinya Berikan tawakal dalam hatinya, motivasi hidup, bahwasannya penyakitnya itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Kalau ini tidak ada dalam hati, jangan berharap sembuh. Penyakit sihir itu yang paling utama yang bisa mengobati diri anda sendiri. Bukan tukang rukyah. Kalau anda mengandalkan tukang rukyah, tidak akan bisa sembuh. Tukang rukyah itu hanya bantu Sihir itu berat sekali, berat. Anda kalau mengandalkan tukang ru'yah 15 kali di ru'yah gak akan sembuh. Dan biasanya bosan sendiri. Kenapa? Karena saya pun di dunia seperti ini saya sudah sering sekali. Saya dulu di Jogja itu, hampir setiap malam Jumat itu ru'yah. Setiap pekan ru'yah. Dan pasien itu seringnya orang-orang yang kesihir. Orang yang disihir itu sampai berkali-kali di ru'yah gak bisa sembuh sampai hafal dia sendiri juga sampai hafal. Sampai ada pasien kita itu di sana itu seorang mahasiswa. Saking seringnya itu sampai dia sendiri pun malu datang itu. Sampai dia ngomong saat saya malu sudah berapa kali saya dukung ya enggak sembuh semu Sampai dia itu saking hafalnya jinnya itu, dia sudah hafal sama penyakitnya itu. Dia itu kalau datang ke rukyas, dia itu bawa sikat gigi. Bawanya sikat gigi. Kenapa dia tahu saking seringnya itu sampai dia itu tahu Ketika disihir di rokyah uh, di itu jinnya itu kalau sudah tidak kuat dengan ayat Quran sembunyinya itu bersembunyi di dalam gigi manusia. Jadi selas lagi -sela gigi itu. Bagaimana caranya? Kalau dia itu sadar langsung digosok gigi, jinnya mati. Setelah itu keluar jinnya. Tapi ketika sudah keluar datang jin yang baru. Gosok gigi lagi nanti datang yang baru sampai berkali-kali sampai kita bosan sendiri yang meruya itu. Nanti ganti ada jinnya itu dari singa, nanti ganti lagi serigala, nanti ganti kakek tua, anak kecil, itu sudah berkali-kali. Maka akhirnya saya nasihatkan, sihir itu yang bisa mengobati cuma anda sendiri. Bagaimana cara mengobati hati anda yang bisa mengobati, keimanan anda. Jika anda tawakal hanya kepada Allah Ta'ala, anda bersihkan dosa-dosa, dan anda yakini ini penyakit datangnya dari Allah Ta'ala, hanya Allah yang bisa mengobati, insya Allah bisa. Tetapi kalau anda cuma berpedoman kepada tukang roya, Sampai berkali-kali pun susah sekali sembuhnya. Karena berbeda, penyakitnya itu berbeda. Dan ini harus diyakini. Maka saya biasanya kalau meruya, Dan kita tahu itu adalah sihir, Maka sering saya nasihatkan kepada pasien. Ini adalah penyakit seperti ini, ini, Ini kembali ke anda sendiri, Kita hanya bisa membantu. Jika memang anda tidak kuat, Memang tidak ada masalah kita bantu. Tetapi tetap harus anda sendiri, Kekuatannya ada pada diri anda. Oleh karena itu maksudnya Berbeda jalurnya antara sihir Dengan kerasukan jin Kalau kerasukan jin motifnya banyak Kalau sihir, sihir itu nanti bermacam-macam Masuknya sihir dalam diri kita itu Ini kalau kita bicara sihir Masuknya sihir dalam diri kita itu Ada dua cara Masuknya sihir dalam diri kita itu Ada dua cara, yang pertama Kita sendiri yang memasukkan Kita sendiri yang memasukkan, kita yang keliru Kemudian yang kedua, orang lain yang hasad sama kita. Orang lain yang memasukkannya. Jadi kita sendiri yang memasukkan atau orang lain yang memasukkan. Tetapi itu ilmu sihir. Orang, jadi sihir itu, masuknya sihir dalam diri kita itu bisa karena keinginan kita sendiri atau bisa karena keinginan orang lain. Bukan kita yang menginginkan. Kalau keinginan diri kita sendiri macam-macam. Motifnya banyak. Pertama, Mungkin motifnya supaya awet kecantik Cantiknya awet Awet muda. Itu biasanya dikenal dengan apa? Susuk Ilmu susuk Sehingga memang kita sendiri yang mengisi Wanita misalkan pengen alisnya itu Dilihat sama orang itu bagus Sehingga orang itu kalau melihat alisnya itu tertarik Jadi gimana caranya? Pasang susuk di alisnya Jadi biasanya kalau susuk itu Biasanya seringnya pakainya emas dimasukkan atau terkadang bukan pakai emas tapi pakainya perak atau terkadang bukan itu terkadang juga pakai uh, pakai tulang tulang babi dan yang macam-macam nanti tinggal dukonya mintanya apa nanti bisa masuk bisa masuk ke dalam dan siapa yang memasukkan yang ingin memasukkan kita sendiri atau terkadang kita ingin kebal kita itu ingin kebal Sehingga ditembak, tidak mempan. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kita sendiri yang memasukkan. Kita datang ke dukun yang bisa memasukkan. Akhirnya masuklah benda itu. Petambur. dengan Terkadang yang masuk besi. Dimasukkan dalam tubuh kita. Dalam tulang kita. Sehingga tulang kita itu kayak besi. Diisi. Nah ini bahaya. Kalau seperti ini. Kembalinya ke anda sendiri. Berat. Apalagi kalau sihirnya sudah masuk dalam tubuh. Dan terkadang bukan hanya itu saja, yang paling berat jika sihirnya itu sudah merasuk ke dalam semua dagingnya. Dengan cara apa? Dengan cara persyaratannya. Banyak orang-orang yang melakukan praktek seperti itu, nanti akhirnya, jadi ujian paling akhir, masang susu, demikian juga ngisi tubuh, kedidayaan, tenaga dalam, itu terkadang akhir, puncak akhirnya itu terkadang ada sesuatu yang dimakan. Misalkan minuman dari tokohnya atau dukunnya itu kasih minuman suruh kita minum. Terkadang bukan minuman, terkadang binatang yang hidup biasanya yang dijadikan sebagai praktek sir itu biasanya ayam cemani, ayam-ayam yang hitam. Itu biasanya nanti ini biasanya selain dilakukan sama orang-orang yang kejidayaan, orang-orang yang cari ilmu, ilmu, ilmu kekebalan. Itu biasanya kalau di persilatan-persilatan sering. Apalagi di ilmu Jawa. Ilmu kejawen sering sekali. Itu nanti kalau sudah sampai terakhir, puncanya terakhir itu... Nanti ritualnya biasanya... Shuroh. Bulan Shuroh, tanggal 10 Muharram. Itu biasanya mereka nanti dari pagi kungkum -kung di air. Setelah kungkum -kung di air, sampai malam jam 12 malam... Mereka nanti biasanya melakukan beberapa ritual-ritual... Setelah selesai, nanti mereka makan ayam cemani yang masih mentah, masih hidup. Jadi ayamnya itu digigit lehernya, kemudian darahnya diminum. Itu sehingga sihirnya atau kekuatannya itu merasuk ke semua badannya. Kalau ini pengobatannya harus ekstra lagi. Kenapa? Karena sihirnya sudah masuk, merasuk ke semua badannya. Bagaimana caranya? Yo harus rutin diobati dengan daun bidara bagus, tetapi zikir. Dan kembalikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Serahkan kepada Allah Ta'ala baru bisa sembuh. Jadi terkadang itu masuknya sihir itu karena keinginan kita sendiri. Kita yang menginginkan. Atau yang kedua, bukan keinginan kita. Tapi keinginan orang lain. Lah itu yang sering kita kenal dengan ilmu sihir. Nah Kenapa orang lain kok mengingin kita itu? Kenapa? Motifnya banyak. Bisa motifnya itu karena... Pengen mencari berikan. Atau karena pengen menyatukan rasa cinta... Atau karena persaingan dagang. Itu sering. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu sudah hampir perdagangan sekarang. Itu mainnya sihir Karena persaingan dagang. Atau untuk melarikan barang. Atau membangkutkan orang lain. Atau alasan banyak macam-macam. Rebutan warisan. Atau karena sakit hati. Atau macam-macam. Banyak sampai kita keterkannya enggak. Enggak enggak. Oh rupanya itu kejadian itu yang membuat orang itu nyiris saya dan kejadian ini, sihir seperti ini, insya Allah di masyarakat kita sudah banyak sekali. Insya Allah kita semuanya sudah faham, dan kita sudah tahu, dan kita sudah sering mendengar cerita-cerita seperti ini. Yaitu orang lain yang menyihir. Dan itu semuanya permasalahan masalah jiwa. Jadi terkadang masalah hati. Semuanya berkaitan masalah hati. Oleh itu terkadang masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang kecil itu terkadang bisa larinya ke sihir. Sehingga kita harus hati-hati. Demikian juga terkadang sihirnya itu bukan ke dukun, tetapi langsung dia yang mil dia miliki. Seperti penyakit mata. Aini. Penyakit mata, yaitu pandangan mata. Ini juga kuat sekali. Di Indonesia ada, cuma enggak terkenal. Tapi kalau di negeri Arab, di Yaman, itu paling terkenal. Sehingga biasa, kita di Yaman itu, cuma meng kita enggak mengkruyah. Kita cuma sering lihat, Sya -sya kita sering lihat, ya. Biasa terkadang wanita-wanita di -wanita langsung satu keluarga semuanya. Semuanya keserupan. Wanita-wanita paling sering di sana itu. Saya so, terkadang penuh pesantren itu, kalau kita di Juf, saya pernah mondok itu di Juf. Di Juf itu perbatasan Saudi Arabia. Itu pedalaman sekali. Jadi di gunung, bawah gunung, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada sinyal HP. Di tempat itu, itu pedalaman sekali. Dan pandangan mata itu kuat sekali. Kita biasa terkadang pondok itu sampai bosan. Satu keluarga, semuanya kesurupan. Bawa ke pondok, diru'yah. Alasannya apa? Karena pandangan mata hasad. Adiknya perempuan hasad sama kakaknya. Kakaknya dipandang. Kesurupan. Nanti kakaknya balas ke adiknya. Adiknya ke bapaknya, bapaknya ke ibunya. ibu semacam-macam. Satu keluarga kena semuanya. Itu biasa terkadang kalau sekaligus ke u'yah langsung 40 orang. kenapa dengan mata. Karena itu maksudnya sihir itu ada dan nyata. Oleh karena itu misalkan orang praktek perdukunan atau misalkan untuk mencari kekayaan yang kita kenal dengan persugihan, ada enggak? Ada. Bisa enggak? Bisa. Sampai Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang ucapan iblis kepada prajuritnya. culitnya, wasyariqhum fil amwali wal aulad. Campuri manusia dalam mewujudkan anak dan harta. Berarti syaiton itu bisa membantu kita punya anak. Atau bisa menggagalkan anak kita? Bisa. Demikian juga syaiton itu bisa melancarkan rezeki kita. Demikian juga bisa mengurangi harta kita. Tapi semuanya terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Oleh itu orang ingin kaya dengan perdukunan atau dengan persugihan, Bisa. Atau orang ingin saudaranya hancur ekonominya? Bisa. Jin bisa sekali. Demikian juga pengen membantu supaya orang itu punya anak, Jin juga bisa. Demikian juga supaya mandul bisa juga. Semuanya terjadi karena takdir Allah Taala dan itu nyata. Dan itu nyata oleh karena itu, kenapa sihir itu tidak makan dengan sihir? Karena sangat tersembunyi, tidak ketahuan sebabnya itu apa. Tiba-tiba punya penyakit seperti itu. Nanti panjang akan kita bahas nanti semakin dalam lagi masalah sihir terus bagaimana pengobatannya. Nanti akan kita bahas di ayat-ayat berikutnya. Insyaallah ayat 102 ini akan kita bahas panjang karena ayat ini ayat paling bagus. Termasuk ayat yang paling ampuh bagi orang yang terjun di dunia rupiah itu ayat ini. Wadjabah umat tatlushayatin itu termasuk ayat paling ampuh dibaca. Biasanya, ini biasanya loh, tapi ini ini takdiribah. Ini takdiribah, semua Al-Quran itu bisa untuk ru'yah, semuanya. Tetapi biasanya bagi orang-orang yang meru'yah, Ayat yang paling ampuh untuk muruyah itu ayat ini sama surat as-safat asofat 1-10. Itu bagi tukang muruyah hampir semuanya faham. Itu paling ampuh. Paling ampuh sekali. Maka itu sering kita membahas masalah ini. Kenapa? Karena ini berkaitan masalah sihir. Ayat ini berkaitan masalah sihir. Sehingga bisa sering dipakai untuk muruyah itu sering sekali. Ya mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Uh, masih ayat 102, tetapi poin selanjutnya, wamahum bibori nabihi min ahadin ilabi ilinilah. Nanti akan kita bahas bagaimana pengobatan dan yang lainnya nanti akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan tidak? Binatang-binatang yang di dalam rumah. Apalagi yang warnanya hitam itu, kalau bisa jangan dibunuh. Dikeluarkan. Rasulullah s.a.w. itu juga mengatakan seperti itu. Kalau kalian melihat ular, di rumah kalian, jangan langsung dibunuh. Keluarkan. Apa sebabnya, ada sebuah riwayat yang sohih. Bayangkan riwayat ini. Ada seorang sahabat, yang mati dibunuh sama, syaitan, sama jin. Jin ular. Jadi kisahnya itu, kisahnya di sini sohih. <tuh> ada seorang, Ee, baru menikah, seorang sahabat baru menikah. Ketika baru menikah, kemudian ada perang konjak, bikin parit. Akhirnya laki-lakinya itu pergi bikin parit. Tetapi ketika malam hari dia itu ingin pulang ke rumahnya. Rasulullah SAW mengatakan, wahai saudaraku, kalau kamu pulang, tolong bawa tombak. Saya takut nanti ada apa-apa. Akhirnya ketika pulang, sudah mau sampai ke rumah itu istrinya keluar, cemburu sekali. Apalagi wanita keluar malam hari mau apa? Maka cemburu, saking cemburunya nya mau dibunuh Istrinya itu, akhirnya istrinya mengatakan Suamiku, kamu jangan bunuh saya Saya keluar itu kan ada sesuatu dalam rumah saya Coba kamu lihat Akhirnya ketika dilihat, ada ular besar dalam rumahnya Sehingga ketika masuk Langsung ditikam ularnya itu Kata para sahabat, mengatakan Kami tidak tahu siapa yang mati lebih duluan Ularnya atau orangnya Jadi semuanya mati, ularnya mati Orangnya juga mati Ketika disampaikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah ular jin, ular jelmaan. Sehingga Rasulullah mengatakan siapa yang melihat ular dalam rumahnya jangan langsung dibunuh, diusir dulu. Sawi berikan tenggang tuh hari. Kalau kembali lagi bunuh. Terlebi terlebi ini bagi wanita yang dia itu punya penghalang untuk sholatnya, yang wanita sedang haid dan nifas ini biasanya sering diganggu. Apalagi ketika wanita haid atau nisa, suaminya keluar rumah. Ini biasanya nanti terkadang lihat kucing hitam, kok tiba-tiba ada. Atau kalajengking atau ular, itu hati-hati. Maka kalau seperti ini bagaimana? Kalau bisa disingkirkan. Jangan langsung dibunuh. Hah? Kalau tidak berani, beritahu kepada suaminya. Kalau tidak ada, beritahu kepada tetangganya. Jangan langsung dibunuh, bahaya karena kalau ini warnanya hitam kalau warnanya nggak hitam nggak ada masalah dibunuh selain hitam itu nggak ada masalah tapi kalau hitam hitam hitam sekali tulen itu jangan dibunuh sebagian utama ulama mengatakan seton itu biasanya menjelma kepada binatang yang hitam kenapa karena kekuatan hitam dengan kejelekan seton itu akan menyatu tetapi kalau selain hitam nggak ada masalah dibunuh nggak ada masalah ah kalau warnanya hitam hati-hati. Hata klapan. Memang kalau dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan ular. Ular, tetapi kata para ulama itu bukan hanya ular saja, tetapi syaitan itu menjelma kepada bentuk yang hitam. Enggak kalau memang ketakutan, mandur kepada kita enggak ada masalah. Kita saya katakan di sini, perhatikan ketika ada ular hitam yang masuk ke rumah kita, kita gak bisa memastikan ini jilman shetan atau bukan. Nah itu kita gak bisa memastikan. Terkadang kita membunuh ya gak ada masalah. Karena itu rupanya ular beneran. Kalau ular beneran gak ada masalah. Tapi kan untuk memastikan itu ular beneran atau jilman kan kita gak tahu. Nah itu yang bahaya. Kalau itu ular jilmaan, perhatikan shetan itu pendendam. Shetan itu makhluk pendendam. Jika dia mati, Jeninya itu mati, ularnya itu mati Keluarganya tidak akan diam Dia punya orang tua Dia punya saudara, dia punya keluarga besar Itu mesti akan membalas Itu yang menyebabkan kita itu harus hati-hati Ada pertanyaan? <tuh> benar-benar Ayat Kursi. Nah, harta membunuh dengan membaca ayat kursi. Ya, intinya itu untuk menyelamatkan diri kita, tetapi menyelamatkan diri kita dari kecelakaan orang itu. Tetapi dari keluarganya. Jika seandainya misalkan oke, okay, ularnya kita bunuh mati. Selesai. Dia enggak akan disemuahturkan kita karena kita membacai kursi misalkan. Tapi keluarganya nah yang bermasalah itu keluarganya itu. Oleh karena itu Imam Nawawi ketika menyebutkan hadis tadi belum mengatakan kemungkinan pertama jika yang mati itu orangnya dulu orangnya mati tapi tikaman dia itu masuk ke dalam tubuh ularnya wajar kalau ularnya mati. Tapi kemungkinan kedua jika ularnya itu mati duluan kenapa orangnya mati? Itu dibahas sama Imam Nawawi kata beliau kemungkinannya itu matinya pemuda itu dibunuh sama keluarga ular. Itu kata Imam Nawawi. Sehingga kemungkinan banyak oleh kerana itu belum tentu ketika kita bunuh, jin satu mati, keluarganya jam, mesti akan balas dendam mereka.lah di situ itu yang kita takutkan di situ. Oleh itu Rasulullah mengatakan jika kalian mendapatkan ular hitam dalam rumah kalian, usir jangan dibunuh. Berikan tenggang waktu tiga hari. Kalau kembali lagi bunuh. <tuh> Nah ini ada pertanyaan, ada seorang kemasukan jin karena pergi mencari rumput di tengah hari, apakah kaitan waktu tengah hari dengan jin yang merasuki manusia? Jin itu tidak ada kaitan dengan waktu, jin itu dia di siang hari ada, malam hari ada, jangan sampai kita berpikiran jin itu kalau malam hari keluar, kalau siang hari tidur seperti Dracula takut dengan sinar matahari, tidak ada. Dan itu mereka bekerja juga di siang hari. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan. Tidur sianglah kalian. karena syaitan tidak tidur siang. Hadis itu malah menunjukkan syaitan siang hari tidak tidur. Tetapi kekuatan saya katakan. Kata Imam Ibn Hajar. Kekuatan syaitan itu berada pada tempat-tempat yang gelap. Kenapa? Karena kejelekan itu identik dengan kegelapan. Dan kebaikan itu identik dengan keputihan. Putih, warna-warna yang cerah, terang. Oleh karena itu, syaitan kenapa menjelmanya itu dengan binatang yang gelap? Karena warna gelap dengan kejelekan itu sama. Demikian juga kenapa di malam hari kekuatan syaitan lebih kuat? Karena gelap kulitah. Jadi itunya saja. Tetapi kalau siang hari tetap jin itu ada. Cuma karena terang terang beneran, kekuatannya itu tidak sekuat malam hari. Sehingga kegelapan malam hari, malam hari kan kita berlindung. Waminsyari roh, sakin idawakop. Ketika malam hari sudah mulai gelap gulita. Kenapa? Semua kejelekan akan turun. Kenapa? Karena berkaitan dengan warna yang gelap gulita. Itu maksudnya di situ. Tapi kenapa kok siang hari kok kita tidak berlindung dari kejelekan siang hari? Karena kejelekan itu tidak akan muncul ketika gelap, terang benderang. Sehingga kalau malam hari jambret, copet, ya kan, garong, semuanya malam hari kumpul di situ. Tetapi kalau siang hari masih mereka itu masih takut-takut itu masih ada, sehingga tidak ada kaitannya dengan waktu siang hari tidak aja ini saya baca yang ada kaitannya saja pertanyaannya apakah bila di tidak termasuk dalam golongan yang tidak dihisap masuk surga, ada memang hadith 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisap tanpa azab ada riwayat yang lain menunjukkan setiap seribu membawa tujuh puluh ribu. Antara riwayat yang lain tambahan setiap satu orang dari tujuh ribu membawa tujuh ribu. Berarti jumlahnya banyak sekali. Sifat mereka dari orang yang masuk hisab tanpa masuk surga tanpa hisab tanpa azab itu adalah dinalayastarkun orang yang tidak minta rukyah. Orang itu kata para ulama meminta rukyah itu hukumnya makruh. Minta pokoknya untuk diri sendiri. Tapi kalau minta roh untuk orang lain tidak ada masalah. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena tidak masuk dari kerombongan orang yang masuk surga tanpa dihisap, tanpa diadab. Tapi boleh enggak? Boleh. Oleh itu ketika ada seorang wanita yang datang ke Rasulullah mengatakan, Ya Rasulullah saya punya penyakit seperti ini. Tolong sembuhkan, doakan. Rasulullah mengatakan, jika kamu sabar kamu masuk surga. Kalau tidak sabar saya doakan. Doakan termasuk rohnya juga. Di situ. Oleh itu maksudnya, minta ruqyah itu boleh Tetapi hukumnya makruh lebih baik ditinggalkan Kenapa? Karena kita masih bisa mengobati diri sendiri Yang mengobati itu Al-Quran Bukan kehebatan tukang ruqyahnya Kita bukan dokter Perhatikan di sini Tukang ruqyah itu bukan dokter Kalau dokter itu ilmunya dipelajari Dipelajari dan memang pengobatan itu dari kehebatan dokternya Kalau ruqyah yang mengobati itu adalah Al-Quran yang dia baca. Selama Anda masih bisa baca Quran, itulah obatnya. Terus bagaimana caranya? Belajar, sehingga mempelajari saja. Bagaimana cara merukyah diri dan yang lainnya. Obatnya itu, Al-Quran itu. Oleh karena itu, jangan saya sering ingatkan, siapa yang punya penyakit seperti ini, jangan bergantung kepada tukang rukyah. Apalagi sihir. Terus bagaimana? Bergantung kepada diri Anda sendiri. Maka itu, memang kalau bisa, kita itu jangan... Terus minta rukuyah, rukuyah, sedikit-sedikit rukuyah, sedikit-sedikit rukuyah. Anda sendiri yang bisa merukuyah. Kalau binatang itu tidak boleh dibunuh, terus kalau ada binatang berbahaya di sekitar kita harus bagaimana? Maka saya ingatkan, kalau binatang itu warnanya hitam, singkirkan. Tetapi kalau binatang itu warnanya selain hitam, bunuh. Punuh, Kerana kemungkinan kecil, kalau binatang selain hitam itu kecil sekali kalau itu jadi syaitan. Tetapi kalau binatang itu hitam disingkirkan. Tetapi kalau kita sudah ketakutan luar biasa, tidak ada masalah dibunuh. Terus bagaimana nantinya kalau ada masalah? Kalau ada masalah kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Kita bentengi keluarga kita, rumah kita dengan ayat kursi, atau kita bentengi dengan surat Al-Baqarah itu yang terbaik. Orang yang meninggal dalam kondisi keadaan dia masih kena sihir. Bagaimana sihir itu kayak penyakit. Orang meninggal, meninggal dalam kondisi dia itu masih kesurupan, kesihir. Ya kayak orang meninggal masih masih dalam kondisi penyakit dia itu, punya penyakit. Tidak ada bedanya. Cuma kalau penyakit itu penyakit fisik, kelihatan dengan indera kita. Kalau sihir tidak kelihatan dengan indera. Sama itu penyakit. Itu semuanya masuk ranah penyakit. Tinggal orang itu sabar atau tidaknya. Kalau orang itu sabar, akan menghapuskan dosa-dosanya. Kalau tidak sabar, tidak akan berhapus. Dosanya tidak akan terhapus. Jadi apakah, kalau ditanya, apakah mungkin orang mati karena sihir? Bisa. Atau orang bertanya, apakah setan itu bisa membunuh orang? Bisa. Tapi semuanya terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Apakah ada seorang sahabat mati karena dibunuh sama setan Ada. Tetapi semuanya terjadi karena Allah Ta'ala. Orang yang terkena sihir sudah tahu buholnya. Di mana? Namun buholnya dibuang ke tempat yang hampir mustahil untuk ditemukan. Intinya, nanti akan kita bahas panjang masalah ini. Sihir itu pengikatnya adalah buhul. Selama buhulnya masih ada, maka sihir itu masih akan digirin. Terus bagaimana? Yang terbaik menemukan buhulnya. Kalau tahu buhulnya, bakar. Dibacakan al-kursi dulu, kemudian al-ekhas al-fak an-nas, atau beberapa yang lainnya, bakar. Kalau dibakar, otomatis sihirnya hilang. Secara otomatis itu dinamakan dengan buhul. Kalau tidak ketemu buhulnya, bagaimana caranya? Dirukyah. Kalau ada buhlnya, tinggal buhlnya saja disingkirkan, dibuang atau dibakar atau di, intinya lepas dilepaskan ikatannya itu, otomatis orangnya itu akan sembuh walaupun gak di rupiah. Jadi orang yang kemasukan kerasukan jin atau punya penyakit sihir pengobatannya itu ada dua. Yang pertama pengobatannya dengan dibakar buhlnya sembuh. Atau yang kedua kalau tidak belum selesai buhlnya, ya berarti orang itu di rupiah. Yang terbaik ruqyah mandiri. Rukyah diri kita sendiri hah? Dicari Biasanya dekat sama kita Biasanya dekat sama rumah kita Misalkan kita cari saja Awal kali kita punya penyakit jin itu cari Biasanya nanti ada gundukan tanah bongkar Itu terkadang ada sebuah ikatan Dari kain mori Nanti dalamnya itu ada Terkadang ada tulang, ada minyak Dan yang lain itu Ketemu itu bacakan bakar. Kalau tidak tahu ya sudah dirukyah. Diruk Tapi kalau tahu dibakar. Apabila ada seorang istri yang hamil, suami membunuh hewan, bagaimana dengan anggapan tersebut? Apakah berbahaya? Enggak kalau hewan hewan itu ada dua macam, ada hewan yang asli, ada hewan jelmaan. Nah yang jelmaan ini yang berbahaya. Intinya, kita tidak usah terlalu takut berlebihan dalam masalah ini. Saya menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti. Bukan. Supaya kita itu hanya tawakal kepada Allah Ta'ala saja. Tidak ada yang terjadi kecuali takdir Allah Ta'ala. Sehingga kalau memang itu sudah terjadi, yang penting anda itu membentengi diri dengan pikir pelindungan kepada Allah Ta'ala selesai. Jangan takut berlebihan. Aduh, nanti takut jir, nanti takut kesihir. Tidak usah ditakuti. Jika memang terjadi, itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Apakah orang yang rajin dikir, baca Qur'an masih mungkin tersihir? Mungkin sekali. Nabi Muhammad saja tersihir. Nabi Muhammad saja tersihir. Tapi tersihir itu karena itu takdir dari Allah Ta'ala untuk menghapuskan diri kita. Menghapuskan dosa-dosa kita. Bukan karena kita itu tidak dekat sama Allah Ta'ala. Sehingga hati-hati sebuah anggapan orang yang tersihir karena dia itu tidak dekat sama Allah Ta'ala. Tidak. Orang yang sihir tersihir karena dia itu tidak rajin beribadah. Tidak. Ini keliru. Itu semuanya takdir dari Allah Ta'ala. Apakah waswas -was saat wudhu itu termasuk sihir? Mungkin juga, mungkin juga ada orang yang sihirnya itu dengan cara waswas. -was. Itu dari syaitan. Itu juga. mungkin seperti itu atau mungkin bukan. Mungkin karena hati kita ilmunya belum kokoh, kita dibuat ragu-ragu sama syaitan. Bagaimana membedakan musibah itu datanya dari sihir atau ujian dari Allah Taala? Bedanya, membedakannya biasanya dengan Al-Qur'an. Jika dibacakan Al-Qur'an atau orang itu sering dengar Qur'an, kok ada sesuatu yang aneh itu biasanya dari syaitan. Orang misalkan gini, orang pegel. Pegel sekali, di badan itu pegel. Ketika diperiksakan di rumah sakit, dokter mengatakan ada saraf yang kecepit. Misalnya seperti itu. Tapi kalau dibacakan waktu ya, dengan Al-Quran, itu semakin panas. Itu berarti dari shaiton. Nah, Sehingga untuk mendeteksi itu biasanya, deteksi itu biasanya orang itu suruh dengan Al-Quran jam. 5 jam. 5 jam. Itu biasanya nanti akan ada sesuatu. Semakin lama dengar, semakin bergetar tubuhnya, syaitan. Uh, mendengar, bukan membaca. Mendengar. Jadi dia ngambil Al-Quran di HP, dengarkan aja. Terus dengarkan, sambil konsentrasi dengarkan. Kalau ada sesuatu yang berbeda, pusing, atau gemeter tubuhnya, atau rasanya marah, itu mungkin dari syaitan. Huh? Ya mungkin dari sini sampai sini jam setengah dua Nanti insyaAllah kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan tanyakan di pertemuan selanjutnya. Wa kuru dakwahanul muhter bilalamin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.